Ada Logista Ada Najihah Production at Media Terima Kasih Air Luar Biasa Pantai Bum Tuba, Jawa Timur Indonesia Yang Satu Ini Ada Nero Yeah. Thank you Charol, thank you for you. Wis satu rekor loh <laughs>